Samolekum študiral je berita malam Medici hari ki je bil za duoplo Juliju, ki je bil penipuan Pamblas, ki je bil Kapal Motor Burbu barang seludupan Asal Thailandi Tankap. Duoplo Tiga di Dilok Smaveta Lulus uji baca Kuran. Ekotijuga SaGian Britanija, ki je bila za njega, je bila za njega,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 Darlun penyidik Satreskrim Polres Lok Smawe membidik DAIA asalasahan Sumatera Utara berinisial SJ yang menjadi tersangka penipuan jamaah dengan pasal berlapis. SJ yang saat ini masih ditahan di Selma Polres Lok Smawe dibidik dengan pasal 378 GU 372 KUH pidana, yakni tentang penipuan dan juga penggelapan. Kasatres Krimpolres Loksemawe AKP Budina Suha mengatakan penerapan pasal berlapis dilakukan penyidik sesuai dengan hasil koordinasi yang dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Loksmawe sehingga tersangka terancam 5 tahun penjara. Pasalnya sumbangan jamaah untuk dibelikan Al-Quran diduga untuk kepentingan pribadi. Untuk saksi sejauh ini penyidik telah selesai memintai keterangan 20 orang. Sebanyak 15 saksi merupakan jamaah yang telah menyerahkan sumbangan kepada tersangka, baik secara tunai ataupun melalui rekening. Jumlah sumbangan yang diberikan saksi bervariasi. Polisi juga mengamankan barang bukti tambahan. Dalam waktu dekat ditargetkan berkas tersangka rampung agar segera bisa dilimpahkan. Sudarlun Kapal Patroli 3017 berkata, Perkakak Baharkam Mabes Polri Kamis kemarin menangkap kapal motor KM Harapan yang mengangkut bawang dan bibit kurma ilegal. Bawang dan bibit tersebut diduga seludupan dari Thailand. Data yang dihimpun menyebut, selain menyita 4 ton bawang merah dan 25 bibit batang kurma, petugas juga mengamankan 4 buah anak kapal dan nahkoda motor Harapan. KM Harapan berbendera Indonesia diduga bergerak dari Thailand Indonesia Ditangkap petugas dari Mabes Polri ketika hendak menuju kawasan Sungai Yu Aceh Tamiang KM harapan ini ditangkap ketika KP 3017 Pol R Mabes Polri melakukan patroli Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal mesin tersebut bermuatan barang ilegal Diduga seludupan dari Thailand Namun awak kapal ini tidak bisa menunjukkan dokumen resmi barang yang dibawa tersebut Garlun sebanyak 23 bakal calon legislatif di kota Loksmawe dinyatakan tidak lolos di tingkat uji baca Al-Quran yang telah berlangsung di Masjid Agung Islamic Center 16 hingga 18 Juli 2018. Dari 23 bacalek yang tidak lolos tersebut, beberapa di antaranya sempat melakukan hal curang saat ujian berlangsung, namun langsung diketahui Dewan Penguji. Ketua Qib Lok Muhammad Tasar mengatakan, sesuai keterangan Dewan Penguji, satu orang bacalik berlaku curang dengan membawa kopian berbahasa latin, serta ada juga yang nekat menulis bahasa latin di Al-Quran langsung, yakni di saat bacalik tersebut diberi kesempatan oleh Dewan Penguji untuk belajar lebih dulu sebelum tes dimulai. Namun, Muhammad Tasar memastikan kalau pihaknya tidak bisa membeberkan nama 23 bacalik yang gugur uji baca Al-Quran tersebut ke awak media, Tapi hasil tes baca quran akan disurati langsung ke parpol masing-masing bersamaan dengan hasil verifikasi administrasi. Muhammad Asar menyebut jumlah bacalik yang didaftarkan 17 parpol ke Kiplok Sumawe sebanyak 384 orang. Namun yang mengikuti uji baca Al-Quran hanya 344 orang. Artinya ada 44 bacalik yang tidak mengikuti uji baca Al-Quran pada 16 hingga 18 Juli lalu. Sehingga bagi 40 bacalik tersebut tetap memiliki peluang untuk mengikuti uji baca Al-Quran susulan yang direncanakan digelar 26 hingga 28 Juli ini. Darlun kebakaran hutan marak terjadi di Kabupaten Gayuluus dalam beberapa hari terakhir. Bahkan hutan di kawasan Kedah di lereng Gunung Loser kecamatan Belang Jerangu ikut terbakar sehingga diselimuti kepulan asap tebal. Dari pantauan di lapangan, kali ini kebakaran hutan dan kebun seriwangi milik warga kembali terjadi di kawasan Rigip, kecamatan Dabungelang Gelang, Jumat Petang. Kemarau panjang disertai angin kencang beberapa hari rawan menyebabkan kebakaran sehingga warga harus waspada. Muhammad Ali, salah satu tokoh pemuda di Dabun Gelang, mengatakan hutan gambut di kawasan Kedah, persisnya di lereng Gunung Loser, sempat terbakar. Namun tidak lama kemudian koparan api terlihat padam sendiri. Diduga sengaja dibakar orang yang tidak bertanggung jawab pada musim kemarau untuk membuka lahan perkebunan. Sementara itu, Dandim 0113 Guy Lewis Let call M. Faizal mengatakan untuk mengantisipasi maraknya terjadi kebakaran lahan perkebunan dan hutan, sangat dibutuhkan gesi dan perangkat desa untuk menghimbau dan mengingatkan warga untuk tidak melakukan pembakaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun, seorang pria nekat membakar kantor mandiri Tunas Finance di jalan Ring Road Medan Selayang, Kota Medan. Hanya karena diduga tidak terima kendaraannya akan ditarik pihak lesing cuma siang. Pelaku saat ini masih dalam pengejaran Polrestabes Medan. Aksi pria yang identitasnya hingga kini belum diketahui itu membuat aktivitas di kantor lumpuh. Kobaran api terlihat jelas berkobar di lantai satu. Beruntung amukan si jago merah bisa dipadamkan dengan cepat menggunakan hidran. Sejumlah saksi mata meyakini pelaku sudah merencanakan aksinya. Pelaku sendiri dilaporkan langsung melarikan diri melalui pintu belakang setelah membuat ruangan terbakar. Kepala Lingkungan 9 Tanjung Sari Medan Selayang M. Yahman menyebut kobaran api melukai 5 karyawan kantor leasing tersebut. Yahman mengaku tidak mengetahui jelas seberapa parah kondisi korban namun seluruhnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Zarlun Pimpinan DPRA Sulaiman Abda dan anggota DPRA Zuriat Suparjo kamis kemarin meninjau kondisi kerusakan abudmen atau kepala jembatan Ule Rakit di Sawang Tebe, Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat yang sudah sangat parah. Pimpinan dan anggota DPRA itu menyatakan prihatin dan berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh bisa memperbaiki segera jembatan tersebut mengingat sangat mendesak. Anggota DPRA, Zuriat Suparjo, mengatakan kondisi kerusakan jembatan Ule Rakit sudah berlangsung lama dan perbaikannya sudah pernah diusulkan ke Dinas PUPR Aceh melalui DPRA. Namun tidak ada kejelasan sehingga anggaran dipergubkan. Padahal perbaikan abudmen yang rusak parah tersebut sudah sangat mendesa untuk segera ditangani. Ia mengatakan keberadaan jembatan ini sebagai akses penduduk 25 desa di Kecamatan Pantai Cermen dan warga melintas dari 5 desa di Kecamatan Kawai 16 dampak tidak segera diperbaikinya selain terganggu akses transportasi penduduk juga konstruksi jembatan yang bisa sewaktu-waktu ambruk ke dasar sungai Sementara itu Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda menyatakan pihaknya akan mempertanyakan kepada Dinas PUPR Aceh terhadap perbaikan jembatan ulirakit di Aceh Barat yang sudah sangat mendesak Jika dianggarkan dalam APBA murni maka diharapkan dialokasikan dalam APBA perubahan